Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih Kama yahibu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarmika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima kathira ama ba'd Kita memasuki sesi ketiga Sesi tanya jawab Beberapa pertanyaan masuk Kepada kami dalam hal ini panitia Di antaranya Pertanyaan bagaimana hukumnya haji wanita yang tanpa mahram? Dikarenakan pemerintah Dikarenakan pemerintah sana juga membolehkan haji tanpa mahrum Serta benarkah ada istri-istri Nabi Yang dilindungi oleh para sahabat Berangkat haji tanpa mahrum <tuh> Terkait dengan Haji tanpa mahrum Para masyayikh, para ulama Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizullah Ta'ala dalam satu risalah ya, kutip buku kecil tentang masalah haji beliau ya, Menyebutkan bahwasannya istihtoah termasuk dalam istihtoah kemampuan menunaikan haji Di dalamnya include yaitu adanya mahrum bagi wanita yang menunaikan haji jadi ketika seorang istri misalnya atau seorang perempuan dia punya harta bisa berangkat dengan hartanya sehat badannya fisiknya masih mampu untuk menunaikan manasik haji tetapi tidak ada mahram maka menurut beliau Hafizahullah taala ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah Taala, ini termasuk yang tidak memiliki kemampuan berhaji. Artinya dia makdzur, ya dimaafkan secara syariat. Walaupun hartanya ada, fisiknya juga ada, tetapi mahrom tidak me, tidak dimilikinya. Maka gugur kewajiban hajinya. Itu diantaranya. Bagaimana dengan pemerintah yang membolehkan haji? Seorang wanita pergi haji dengan tanpa mahrum Ya kita taat kepada Waliul Amr, taat kepada pemerintah Dalam hal perkara yang ya, Tidak menyelisih syariat Kalau itu menyelisih syariat Ya kita jangan mengikutinya ya. Jadi e, Ketaatan kita kepada Pemerintah Selama pemerintah itu menaati Allah subhanahu SWT Tidak ada ketaatan terhadap makhluk Ya. Ya. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ya, apabila perkara itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil sisi bukan memerintahkan kita harus taat kepada waliul amr. Iya, taat dalam hal yang ma'ruf. Adapun taat dalam hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya kita tidak boleh menaatinya. Ya. Jadi itu apa mendudukannya seperti itu. Jadi wanita yang meskipun dari sisi harta punya kemampuan, fisiknya juga mampu, tapi ia tidak memiliki mahram untuk pergi mendampingi haji misalnya, maka ya, tidak ada kewajiban bagi dia. Dia mendapatkan udzur, udzur syar'i. Wallahu a'lam bissawab. izin bertanya ada istilah di kalangan muslimin bahwa barang siapa yang belum bisa haji dikatakan belum dapat panggilan dari Allah. Apakah hal ini benar dibenarkan? Ya. Ya. Jadi hmm. belum dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang artinya Seseorang pergi haji itu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau istilah dari kalangan kaum muslimin, ya, belum mendapat panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, memang haji itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Ya. Jadi ada kisah, Kalimat lebaik, Allahumma lebaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya. Ya. Artinya lebaik itu kan, aku penuhi panggilanmu. Allahumma lebaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Berhaji itu memang ketentuan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu SWT. Dan segala sesuatunya, seseorang yang berangkat haji itu tentu kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu SWT. Dan tentu atas taufik, taufik, hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada seseorang dari sisi pembiayaan sudah dilunasi. Dari sisi administrasi sudah terselesaikan. Tinggal dia berangkat. Tapi Qadarallah hatinya masih cenderung kepada perkara dunia. Alasannya di pasar tidak ada yang menunggui. Nah, akhirnya dia membatalkan rencana niatnya untuk pergi haji. Ya. Jadi pelunasan sudah, administrasi sudah. Ya. Dulu belum ada belum ada pemeriksaan kesehatan istitoah kesehatan. Ya. Dulu sudah. Artinya sudah siap, tinggal berangkat saja. Kadar kok dia kemudian mengundurkan diri dengan sebab ya, urusan di pasarnya tidak ada yang menghandle, tidak ada yang menangani, menggantikan. Nah, nah setelah tahun itu, baru berlaku waiting list. Ya, setelah tahun dia berangkat haji, uh, musim haji itu, itu kemudian waiting list. Karena apa? Karena sistem talangisasi masuk. Ya, talang. Jadi bank memberi pinjaman ya, kepada calon jemaah haji, kemudian pinjamannya itu dikembalikan lagi ke bank. Ya. Nah, kemudian baru dari situ e, menunggu sampai 2 tahun, menunggu sampai 4 tahun, seterusnya seterusnya seterusnya sampai sekarang ada yang 20 tahun, ada yang nunggu 30 tahun. Nah, ya, nah itu jadi setelah itu kemudian entah dia berangkat haji berangkat haji atau tidak tahun berapa, wallahu a'lam. Artinya apa? Pergi haji sudah di depan mata saja itu memang bisa karena godaan dunia bisa seseorang berubah berfikir, berubah cara berfikirnya, ya berubah niatnya. Nah karena itu bagi yang memang sudah mampu, sudah bersiap Segera ber mendaftarkan diri Apalagi kondisinya masih muda nah, Kalau misalnya daftar tunggunya itu sampai 20 tahun Sekarang misalnya usia 30 tahun mendaftar Usia 50 tahun baru baru berangkat Artinya perhitungan manusia seperti itu nah, Jadi bersegeralah kalau memang punya kemampuan punya dana untuk e, disetorkan guna pembiayaan haji maka jauh-jauh hari sudah menyiapkannya. Ya, gitu. Jadi sekarang ketentuan pemerintah minimal usia 12 tahun. Kalau dulu bayi boleh didaftarkan. Ya. Dulu usia anak-anak itu usia balita sudah boleh didaftarkan. Dulu. Tapi sekarang pemerintah menentukan minimal 12 tahun. Yang boleh didaftarkan untuk apa e, dapat porsi haji. Ya, dapat porsi haji. Sehingga kalau 12 tahun sekarang misalnya anak kita didaftarkan, e, daftar tunggunya sampai 30 tahun, maka usia 42, usia 42 tahun, dia insya Allah sudah berangkat haji. Usia yang masih sangat muda. Ya, usia yang masih sangat muda. Kenapa? Karena prosesi ibadah haji tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain Memerlukan fisik yang prima ya Fisik yang prima ya. Jadi banyak sekali aktivitas fisiknya dalam ibadah haji Nah kalau misalnya semakin usianya semakin muda itu sudah bisa uh, menunaikan ibadah haji Itu lebih baik Insya Allah demikian Gitu Ya. Jadi kalau belum dapat panggilan dari Allah, maksudnya ya harus dipersiapkan, ya jadi segala sesuatunya sudah disiapkan, sudah dananya, ya, jangan kemudian ah belum dapat panggilan dari Allah tapi tidak ada ikhtiar, doa saja tidak misalnya, keinginan untuk berhaji saja tidak dia mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, ya. kan harusnya ada ikhtiar, ikhtiar dengan doa kita misalnya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah mudahkanlah ya Kami untuk bisa menunaikan Kewajiban ke tanah suci misalnya ya Itu ya minimalnya doa lah Ada pun nanti yang memberangkatkan ya Mudah-mudahan Allah beri kemudahan Allah takdirkan untuk kemudian bisa Berangkat dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kadang-kadang oleh manusia Tidak masuk akal ya, ya Seperti kisah orang yang ikut numpang di tempat roda pesawat itu. Kan tidak nyangka dia tahun depannya berangkat haji, dibiayai oleh ya, dibiayai oleh uh, apa? bos uh, pemilik uh, harian Jawa Pos. Kan begitu. Jadi kita optimis, kita optimis tetap ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberi kemudahan untuk berangkat haji. Bagaimana hukum muslim berhaji atau umroh Tapi uang pendapatnya dari ya, yang haram ya, Inna allaha tayyibun nah, Sesungguhnya Allah itu Zat yang maha tayyib Artinya apa? Bersih, suci dari segala kekurangan ya. Layak balu illa tayyiban Tidak menerima kecuali sesuatu yang baik ya, Termasuk diantaranya adalah Menunaikan ibadah dengan biaya yang dari sesuatu yang baik, ya. Mereka bisa melaksanakan haji atau umroh. Apakah ini juga bisa dikatakan sudah mendapat panggilan dari Allah? Wallahu a'lam bishab. Tapi yang jelas, usahakanlah apa yang uh, kita jadikan sebagai biaya untuk menunaikan satu ibadah maka dari uh, pendapatan yang memang ya, pendapatan yang memang halal ya baik secara syariat jangan dari hasil uang judi misalnya jangan dari hasil uang ya sesuatu yang tidak dibenarkan cara mendapatkannya dari ya, cara mendapatkannya oleh syariat tidak dibenarkan Bagaimana hukumnya jika seseorang menolak daftar haji reguler Karena khawatir ada unsur riba dalam pengelolaan dana haji Padahal dia juga tidak mampu ikut haji plus Ya kalau masalah pengelolaan, pemerintah yang mengelola Bukan dosa kita ya Bukan dosa kita, pemerintah, itu pemerintah yang mengelola ya. Kita hanya mengikuti apa yang dituntunkan oleh pemerintah Apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Misalnya kita membayar Rp25 juta rupiah untuk mendapatkan porsi haji. Ya sudah kita penuhi ketentuan itu. Adapun selebihnya uang Rp25 juta rupiah itu dibagaimanakkan oleh pemerintah? Ya, kita sudah tidak tidak apa istilahnya sudah tidak bertanggung jawab. Ya, yang jelas apa yang menjadi kewajiban kita untuk mendapatkan porsi haji itu dengan Rp25 juta Misalnya atau tahun sekarang entah berapa juta Apakah 30-35 juta yang jelas Yang jelas kita sudah memenuhi ketentuan Dari yang diatur di dalam eh, apa peraturan pemerintah Sudah kita penuhi Selanjutnya uang itu dibagaimanakan oleh pemerintah Kita tidak perlu berdalam-dalam ya Tidak perlu sampai kita meneliti tak, Teliti dulu saya tanya ke pegawai bank Diapakan uang ini gitu kan tanya dulu nanti setelah tanya ke uang bank coba nanti saya telisik mungkin masuk BI tanya ke orang BI wah itu sudah terlalu tadahul ya ya tadahul artinya berdalam-dalam tidak boleh seperti itu ya tidak boleh seperti itu ya seperti kita misalnya eh, apa mau makan hewan sembelihan Oh, uh, ini ada ayam ini. Nanti saya tanya dulu ya ke ini apa namanya uh, tukang warungnya. Uh, bu, Bu, Pak, ini ayamnya beli di mana? Siapa yang nyembel ya? Wah, itu sudah berlebihan seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu namanya taddakhul, berdalam-dalam. Tidak boleh seperti itu. Karena dia seorang muslim, sudah percayakan dia muslim. Itu saja. Ya, enak jadi umat Islam itu enak sudah. Ya, tidak usah kemudian dicari-cari ya, Sampai ke penjualnya Penjual ya, penjual ayam potongnya Nanti penjual ayamnya ditanya Siapa yang motong ini? Cari lagi muslim atau bukan? Nah, ya Itu namanya mempersulit diri sendiri Tidak seperti itu Ajaran agama kita Kalau memang ini mayoritas muslim Ya sudah Husnudhan ini semua digunakan dengan cara Islam Sudah selesai ya Sudah selesai Begitu Ya jadi seseorang yang menolak daftar haji reguler ya sudah jangan jangan menolak menolak lagi sudah daftar aja segera ya daftar aja segera ya apalagi dia juga tidak mampu ikut haji plus nah ini sudah tidak mampu haji plus masih juga ini begitu nanti haji plus juga diteliti loh travelnya travelnya ini uangnya dikemanakan pak ke bank ya wah riba lagi, Pak. Nah, udah akhirnya enggak berangkat haji. Ya. Jadi itu namanya kita mempersulit diri sendiri dan syariat tidak membimbing seperti itu. Ya, tidak memberikan bimbingan seperti itu. Ya. Kecuali kalau ada seperti uh, ada seorang kaya raya, ayo pergi haji, pergi semua. Bayar, bayar, bayar ke dia berangkat Kemudian setelah itu pulang dari haji Uangnya dikembalikan lagi Ini uang kamu yang kemarin bayar haji Sekian puluh juta Nih kembalikan, kembalikan, kembalikan Nah kecuali kalau itu Nunggu yang seperti itu <aka> Kalau tidak salah Wallah alam ya Saya saya lupa dimana ya Bacanya yang itu Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak Ya Al-Imamid ul-Mawarok itu memimpin jadi Amir Hajj, terus pergi haji, setelah pulang haji, uangnya itu yang dikumpulkan pada beliau, dikembalikan lagi masing-masing. Dikembalikan. Nah, cari yang seperti itu ya. Barangkali saja dapat. Eh, uh, Pertanyaan jika misalnya punya uang 30 juta Mana yang sebaiknya didahulukan Daftar ibadah umroh Karena umroh juga wajib Daftar haji reguler Karena masa tunggunya sangat lama Kalau ditunda semakin lama dipanggilnya Nunggu terkumpul supaya 60 juta dulu Supaya bisa umroh Atau daftar haji regulernya Bisa bareng istri Ya, Jadi kalau bisa ABC dipilih. Ya, kalau bisa. Ini kan kita pertanyaannya yang ideal, ya. Kalau yang ideal ya dikumpulkan semua <tuh> sampai terkumpul 120 juta. Gitu. 60 juta untuk daftar dapatkan porsi haji suami istri, yang 60 juta lagi untuk berangkat umroh Itu idealnya. Kalau mampu Misalnya ya Kalau misalnya Mampunya hanya 30 juta Silahkan dirundingkan dengan istri Mana yang mau diprioritaskan Sudahlah umroh dulu Insya Allah untuk haji Kita cari lagi nah, Itu juga boleh Udahlah kita bayar porsi haji dulu ya Ini baru 30 juta Kita kumpulkan 60 juta dulu Sampai 60 juta nanti kita daftar haji Suami istri Itu juga boleh Untuk umrohnya Insya Allah kita cari lagi, itu juga boleh. Yang penting ada niat, ya. Karena dengan niat itu, misalnya kita sudah mau membayarkan haji dengan niat itu, kalau sampai tidak terlaksana, mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang sudah melakukan, ya menunaikan ibadah tersebut. Artinya kewajiban itu sudah makdzur, sehingga kalau kita tidak terlaksana sudah makdzur, dimaafkan oleh ya secara syariat sudah dimaafkan ya mudah-mudahan demikian jika kita mempunyai uang untuk membeli rumah mana yang lebih baik apa kita dahulukan untuk haji dan umroh atau membeli rumah dulu ya ini sama sebetulnya ini sama ya ini sama mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu kalau dengan ya dengan misalnya Dibayarkan haji kehidupan rumah tangga kita juga ya tidak bagus artinya tidak bagus rumahnya tidak layak segala macam ya utamakan dulu buat rumah misalnya supaya orang yang akan ditinggal ketika nanti berangkat haji sudah tidak harus mencari ya, rumah atau memperbaiki rumah dengan kata lain ya, apa status sebagai kontraktor itu hilang dulu selesai dulu status kontraktornya, ya, kontrak rumah lagi, kontrak rumah lagi kontraktor, gitu. Nah, jadi sudah selesai, baru kemudian mengumpulkan untuk haji. Insya Allah, kalau kita memiliki niat memang ingin berangkat haji, kalau kita ingin niat ingin berangkat haji, Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Ya. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan Innama likullimri'in manawa Ya Sesungguhnya Likullimri'in setiap individu Setiap orang itu Manawa tergantung dari apa Yang telah ia niatkan Kalau ia niatkan memang Untuk menabung itu Untuk pergi haji Allah akan beri kemudahan InsyaAllah demikian Allah akan beri kemudahan Ya dan kalau sudah kita nabung untuk haji, tolong jangan di, diutik-utik. Wah ini ada motor baru ini bagus kayaknya. Ah pakai dulu aja lah. Nah jangan seperti itu. Ya, keperluan beli sepeda motor itu tidak sesuatu yang apa ya, yang mendasar sekali. Bukan merupakan basic need, kebutuhan pokok. Bukan merupakan kebutuhan dasar. Ya ada motor baru, motor ini jual dapat yang baru terus saja begitu akhirnya uang tabungan tidak, ya, tidak kunjung sempurna untuk bisa membayar, ya, untuk bisa menjadi bekal untuk berhaji. Nah, jadi kalau sudah nabung, ya tetapkan, kokohkan hati dan taufik dari Allah Subhanahuwataala, ya, kita mohon taufik dari Allah Subhanahuwataala untuk mengokohkan hati kita agar ketika kita menabung, ya, menabung untuk haji, itu hati kita itu kokoh, itu jangan diutak-atik, itu jangan diutak-atik, misalnya, itu hati kita, itu termasuk taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan cara itu kita mudah dan semakin cepat untuk bisa menunaikan haji bidadillah. Mana yang didahulukan daftar berangkat umroh dulu atau haji? Mengingat antrian haji cukup lama Dan usia orang tua sudah 50 tahun lebih Ya kalau orang tua ingin mengumrohkan orang tua Ya dengan orang tua umroh dulu tidak apa-apa Yang jelas niat haji itu senantiasa Tertanam pada diri kita gitu. ya Kalau mau umroh dulu ya silahkan Bagaimana Nasihat Ustadz terhadap Lansia yang sudah berumur 73 tahun Sudah daftar haji sejak 2018 Tetapi perkiraan berangkat baru tahun 2035 Sekira usia 83 tahun Apakah boleh jika Lansia tersebut mengambil uang hajinya Agar dapat berangkat umroh dalam waktu dekat Sementara beliau per, belum pernah umroh sekalipun Untuk yang usia lanjut Untuk yang usia lanjut di dalam ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia ada skala prioritas apalagi ini usia sudah 73 tahun ya seingat saya umur 70 tahun itu sudah boleh mengajukan rukhsah untuk diberangkatkan lebih awal nah jadi ininya apa kalau sudah daftar umur 75 tahun segera saja hubungi kepada petugas Haji di Kementerian Agama Saya usianya sudah 73 tahun Apakah ada Nah biasanya nanti kalau ada Ada porsi Kan nanti ada pelunasan Ada pelunasan haji Nah biasanya nanti ada Porsi yang Seharusnya dia melunasi Tapi orang itu tidak mampu melunasi Kosong akhirnya Nah kekosongan ini Kekosongan kursi ini Biasanya dipanggil yang dapat prioritas itu tadi Yang 73 ya, 73 usianya itu ya, Jadi yang sudah lansia-lansia itu Dipanggil biasanya Dapat prioritas ya, Mudah-mudahan seperti itu Jadi jangan kecil hati yang usianya sudah 73 tahun Atau 80 tahun Segera ajukan permohonan untuk mendapat Mendapat Keringanan Diprioritaskan atau didahulukan Ingin bertanya tentang Kesohihan hadis membaca surat Al-Mulk setiap malam akan dilindungi Dari siksa kubur Soheh atau tidak untuk diamalkan Setiap malam, ya hadis ini sahih Hadis ini sahih Ya, terdapat di dalam kitab Jami'us Sahih As-Syeh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hadis nomor berapa saya lupa Tapi yang jelas saya pernah baca ya Di dalam Sahih Sahih Al-Jami' ya, Yang disahihkan oleh As-Syeh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Hadisnya Sahih Apa benar adanya susuk yang memberikan Kekuatan tertentu Allah Alam. Yang jelas ini kekuatan yang tidak boleh ya, di apa diyakini oleh seseorang, apalagi seorang Muslim. Ya, la haul wa quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan illa billah kecuali kekuatan dan daya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh mempercayakan kepada susuknya itu. Ya, tidak boleh. Itu perbuatan syirik. Ya, jadi jauhi perbuatan yang semacam ini. Meskipun misalnya bisa mengingat kemudian kondisinya sangat sehat tidak pernah sakit kuat berjalan jauh ya, ya. Wallahu'alam yang jelas kekuatan-kekuatan ya, seperti itu ya, bisa dari jin yang memang terdapat di dalam susuk tersebut ya, yang jelas kalau diyakini Ya, bahwasanya susuk itulah yang memberi kekuatan tidak boleh seperti itu. La haula wala kuwata illa billa tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah subhanahu wataala. Jadi kalau ada yang sudah masang susuk segera bertobat, ya, cabut susuknya, ya, segera dihilangkan dan bertobat. Beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuang susuk itu jauh-jauh. Ya. Bolehkah orang yang berkurban meminta bagian tertentu dari bagian anggota badan hewan kurban kepada panitia? Boleh sekali, boleh sekali. Bahkan disunahkan untuk memakan sebagian kurbannya nya. Ya, boleh sekali. Ya, saya minta kepalanya, saya minta badannya, saya minta empat kakinya, dan silakan ekornya dibagikan. Ya, ya kalau mau beli kambing itu kan beli ekornya akan mudah murah. Ya, ya. beli kambing satu ekor itu lebih murah daripada satu kambing utuh. gratis satu ekor. Kalau kita mau beli kambing kan nyebutnya apa? Satu ekor kan? Ya, satu ekornya. Ya boleh sekali ya diambil pesan. Hatinya saya minta e, buntutnya untuk di sob. Saya minta kemudian apa lagi e, pahanya misalnya saya minta satu terus yang lainnya silakan, ya, silakan. Boleh boleh sekali. Yang tidak boleh itu diperjualbelikan, yang tidak boleh. Apa hukum mengutamakan fisik kecantikan daripada agama seseorang ketika ingin menkidbah? Ya, menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya menyebutkan bahwasannya wanita itu dinikahi empat perkara dari keadaan hartanya, dari keadaan keturunannya, dari kecantikannya, dari agamanya. Ya, maka fatwa bila tidin, maka pilih karena agamanya. Taribat diadak. Maka nisa engkau akan beruntung. Ya akan beruntung. Jadi pilihlah karena agamanya. Ya, pilih karena agamanya. Ya. Kalau dipilih hartanya, harta akan habis. Dipilih keturunannya, keturunan bisa terkoyak rusak. Ya. Dipilih karena kecantikannya, setelah usia 40 pasti ada keriput di wajahnya. Hmm? Ya, mesti wajahnya keriput kan Wanita itu paling gelisah Kalau wajahnya sudah berkeriput Maka dia berusaha untuk Semaksimal mungkin keriput-keriput di wajahnya Itu tidak muncul Ya, maka bedaknya pun tebal Karena untuk berperan sebagai dempul Ya untuk supaya yang keriput itu tertutupi gitu dan berusaha untuk senantiasa glowing. Ya, glowing itu untuk apa? kulitnya putih bersinar begitu. Saya sarankan untuk para ummat, para wanita, perempuan untuk rajin-rajin minum kunyit. kunyit itu Amerika Serikat sudah menggunakan sejak tahun 1948 di jurnal kesehatan itu Amerika menggunakan kunyit untuk Peremajaan kulit Untuk meremajakan kulit Tapi oleh Amerika dijadikan salep untuk eksim Eksim itu kan dikikiskan supaya hilang Nah Kalau kita Kunyit itu digunakan untuk peremajaan kulit Karena itu bagus Apalagi kunyit dicampur madu maka madu berperan untuk mengabsorpsi, menyerap lebih cepat ke tubuh, nah, sehingga permajaan kulit pun akan biar akan terjaga, itu, ya, jadi wanita-wanita keraton itu kan konsumsi kunyitnya rutin, jadi wajahnya itu tetap seperti terlihat awet, muda, itu, nah jadi silahkan. Ya, silahkan menggunakan kunyit ya gitu ya saya pun rajin minum jamu kunyit itu ya kan antum bisa lihat saya kelihatan lebih tua kan glowing, <Glowing> bukan kelihatan lebih muda kelihatan lebih tua kan nah itu gitu jadi insyaallah biarlah dengan kunyit itu ya Baguslah untuk kesehatan Bagus untuk kesehatan Dengan biaya murah ya, Dengan biaya murah Kita berusaha untuk ikhtiar kita Menjaga kesehatan Jadi Mengutamakan fisik Ya tolong Jangan diutamakan fisik Jadi mengutamakan fisik Dengan syarat itu tadi Agamanya bagus Nah itu juga bagus Ya artinya basic agama itu sudah ada, ya basic agama sudah ada maka boleh memilih yang lainnya. Sehubungan anak baru ikut pengajian, apa perbedaan kajian ini dengan rojak dari sisi manhaj? Apa ini raja ini? Raja kaya? Ya nanti bedanya ketika musim Pemilu nanti bedanya di situ ya teman-teman ya, sana punya fatwa untuk mengikuti pemilu ya teman kita kalau musim pemilu ustadz ustadznya menganjurkan untuk ke tps untuk kalau musim pemilu pas pencoblosan ke tps tempat pengajian salafi Ya meskipun nanti yang namanya fatwa dinamis ya berubah melihat situasi dan kondisi kalau kita dipaksa datang pasukan khusus datang Kopassus mang kedok kedok pintu rumah kita misalnya terus ayo sana harus nyablos nah itu lain lagi masalah tapi kalau selama pemilu itu hanya menggunakan hak ya kita tidak akan menggunakan hak misalnya. Ya Mencoblos itu kan hak warga negara Bukan kewajiban warga negara Beda Kewajiban dengan hak Itu beda Ya, ya tentu asal tidak di berbagai daerah Ada pertimbangan-pertimbangan Yang Ditinjau dari Maslahat bagi dakwah ya, Kalau sekiranya dengan Tidak mencoblos ini Maslahat bagi dakwahnya akan menimbulkan Sesuatu yang madorot Mudarat bagi dakwah ya mungkin akan ada anjuran-anjuran ya, yang yang tidak sebagaimana umumnya dari kalangan salafin. Wallahu aalam bissawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi tanya jawab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.